Dengarlah kasih, cerit dan hati Mungkinkan kau kumiliki Sebeli cinta yang aku cari Mungkinkan kau a uh -huh. uh -huh. Fildan dan, dan Rara, Sumatera Selatan. ...Selfie dan juga Wenny. Duet sebelumnya. Yeah. Luar biasa. Ini kalau sudah seperti ini, saya yakin Dewan Dangdut akan bingung... ...mau komentar apa iya, terhadap mereka berdua. Berbicara berduanya. Dewan Dangdut untuk treatment ini... ...kami akan memberikan kesempatan seluruh Dewan Dangdut... ...untuk berkomentar penampilan mereka. Yang pertama, kami minta sehari ini. Nah, sehari ini untuk Suharini. mengomentari Takjub. yang pertama... ...Selfie dan Weni Takjub sekali tadi tambahin. Sebetulnya saya... Masya Allah, tepuk tangan untuk mereka. Aduh... Saya ke kanan, ke kiri, barusan sama pasti suaranya. enggak ada yang, gak ada cacat sedikit pun oh. dari dua duet ini, semuanya yeah, perfect. Yeah, yeah, yeah. Di penampilan solo, ini sudah terkagum. Kali ini levelnya meningkat kembali, berduet dengan... Wow, dan... ini Waduh. sih udah kelas diva internasional. Wow <laughs> Ini Weni sama selfie. Selfie, selfie tadi Masya Allah. Ya. Apalagi yang dua ini gemas. Badi Mana ini pendukungnya mereka wow. Sulawesi Selatan mana suaranya? Gila. Sumatera Selatan mana teriakannya? Indonesia mana semangatnya? ini Saya yakin Indonesia yang menonton malam hari ini. Sepakat dengan kami yang duduk di depan menyaksikan ya. mereka. Dua-duanya sudah menjadi pemenang. Gak ada yang kalah. Dua-duanya pak. Dua-duanya, aduh udah gak bisa. Oke. Okay. Ini ini yang, ini yang kiri sama yang kanan, wah gak bisa. Tapi tetap udah. harus memilih kali ini Dewan dadu Tergantung Allah subhanahu wa ta'ala kasih SMS. <laughs> Oke, okay, gini-gini. Kalau kita manusia tidak mau memilih dua-duanya. Untuk dua.